Kalau seandainya ada calon bupati kok nyumbang pondok besok langsung nggak boleh dipilih, gitu. Makanya biar aman, nggak usah nyumbang pondok, kan gitu ya. Biar tahu saja. <guruh> dan makanya, dan karena kita tidak akan memilih orang yang pokoknya yang minta tidak akan dikasih. Terang-terangan biar enak kita sudah, biar aman. Kalau ada nanti calon berjabat kok datang ke pondok, kok bantu dan sebagainya. Kalau begitu besok ada pengumuman, jangan dipilih dia. Biar enak kita sudah. Alhamdulillah, pondok berjalan lancar dengan para kasih kasih Allah yang membantu di sini. Ah, ya. nggak pakai yang begitu begitu. Subhanallah, semuanya berjalan. Anak-anak juga makan tiga kali, pakai nasi juga. Ini pun majelis juga jalan ya. Nggak ya. perlu kita. Kenapa? Nabi melarang. Bagaimana kita akan memilih? Dengar begitu aman nih sudah, nggak usah ngasihnya. Nah, terus, memang kita harus jaga diri kita sendiri karena takut terbeli hati kita naudzubillah kalau sudah diberikan terbeli nanti Kaya enak enggak milih makanya pernah saya sampaikan buya gimana ini duitnya sudah saya terima ini habis lagi saya pengin tobat tobatnya gampang tobatnya karena kamu sudah nerima tobatmu tidak boleh milih yaitu tobatmu selesai sudah nah ini makanya saya sampaikan di mana tobatmu adalah Pak tidak milih sudah kalau tobatnya benar-benar dua kembalikan ke duitnya tapi kalau sudah terlanjur habis, jangan pilih dia. Itu tobatmu. Kalau kamu nerima duit sambil milih, dua dosa. Pilih mana? Yuk. Ini, ini musibah. Musibah zaman sekarang, musibah kita ini sudah di, dibeli hati kita dengan hal-hal yang semacam itu.